maka hidup ini dapat tugas untuk melakukan amal-amal yang baik hal-hal yang baik dan hidup ini diberi tugas untuk menjadi orang yang baik sampai nanti mati pun mati dalam keadaan yang Baik, baik, ketika menghadap, menghadap Allah, Allah juga kita harus kita dalam kita keadaan kita yang... yang baik. Baik. Pada, Pada dasarnya itu, itu Nah, wes, nah, wes. CE kakean ngomong ya. Dalam ya, bahasa, lalu, bahasa kita kita agama, kita baik itu disebut di, di, dengan, dengan istilah saleh. Saleh ritual, saleh sosial ngerti Gerti taga tidak ngomong modelnya ini ngomongnya uang seng IQ ini rendahnya aku menyesuaikan. Menyesuaikan. tuh menyesuaikan <tuh> mboh <tuh> mboh ini tak boleh nih lah aku nge -nge ngomong modelnya ini samaan paham taga <tuh> ya weh sholih ritual Sekaligus solih sosial Ini harus dua-duanya Harus komplit Tidak boleh timpang Tidak boleh pincang Tidak boleh ditinggalkan salah satunya Solih ritual saja Tanpa didukung dengan solih sosial yang baik Tidak cukup Belum dikatakan solih Belum bisa jadi manusia baik Atau sebaliknya sholih sosial tanpa ditunjang dengan sholih ritual yang baik enggak cukup sholih ritual itu yang berkaitan dengan hubungan langsung kepada Allah melalui jalur ibadah mahtoh ya kayak sholat kayak puasa baca Al-Quran kayak mau sholawatan ngaji barang ini dalam rangka untuk meraih saleh ritual. nah saleh sosial itu tersalur melalui interaksi. Oh, lah gak ngerti, kerum mesti terasi. Melalui jalur muamalah, ibadah sosial. Niki sing elekmu iki ndek kene iki. Lah ngakuo ta, lagak ngono sampean gak kira manggon nang kene. Lah ngono lo, cek cepet urusane, wis enak jujur nae ya mungkin ada mungkin sebagian yang, yang salah tangkap saya ngerti ya yang <tuk> salah tangkap oh gak ada gak ada <tuk> ini ya ini macamnya bajingan kabeh <tuk> <ke> kok <tuk> <tuk> <tuk> ya, saya gak <enggak> terima <tuk> maju jua mereka aku ijen musung <tuk> sama ini <kaya> mesti kalah aku, <tuk> <tuk> <tuk> gini lagi nek Gine. kepala rutan rangiro wani model ngomong kayak aku gini Mengingin dikeruyuk saya pirang birang Lainnya aku yang ngomong kaki rumah ni masih nginegi saya tetapu dikualat siang. Karena saya yakin di batukmu itu ada kebaikan. Nah, ini saya ngarap tak cukup. Maknanya sering-sering undang aku, Pak. Okay, lain sering undang aku model nginegi ni waras kebe. Syaratnya itu. Si Sumbut. sumbut Pokok sumbut ya berangkat. <tut> Loh. Sumbut itu artinya apa? Pikirmu lah duit ngono to. Artinya sesuai sing sing dijak ngaji ya semangat, saya juga ada waktu, ada hasilnya. Itu namanya sumbut. Pikiranmu duit to to. Wah bajingan iki pikirane wis ngono ae. Kawan, jangan negatif thinking. thinking. Oh joshu dipikir kiai ustadz itu materialis gitu. Gua anggap kiai itu negaruh duit dan terus mohon, enggak. Yo arep kok. Lah <laughs> nah, ini kalau dua-duanya harmonis, terjalin dengan baik, hablum minallah. Itu ibadah ritual Hablum minan nas Itu ibadah sosial Ini yang akan jadi orang yang mulia Terhormat Dimuliakan Allah SWT